Dodo, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n Pak Dodo. Kalau menurut saya ya, cinta budaya itu juga boleh. Cuma j a k a n berlebihan. Kalau menurut saya hari Sabtu, sampai diwajib.、Eh, namanya berlebihan ini. Zaman sekarang sama dulu itu berbeda. Zaman orang tua saya, s a sama... m a t e m a n saya juga berbeda. Ya Sekarang zamannya internet, zamannya ilmu informatika, zamannya teknologi. やっぱりパンスカリアチェラジャンサンサンバイマランドのノート。イトワクトニャトブワンタイトマニボタンとハングラザーユトブファーディー。ヘティーソーファギーパギー。ピラキャンダパーヤァ。ジュワニャバイ。パティーアパカラニャファンクラーティーファン。ワイヤミトカンウダヤウダヤイトカンマンウトニーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディーファンディ cara penyebarannya tidak dengan mewajibkan、e, menonton, tapi mungkin dengan cara-cara yang kreatif. Mungkin pemerintah kota Solo bisa k e r j a sama dengan p arah seniman di sana ya, untuk、e, bagaimana menyebarkan budaya ini ke, secara kreatif lah. Jadi tidak bukan pemaksaan agama aja nggak bisa dipaksa.、E, apa kok budaya ini harus dipaksa ditonton gitu? Itu saja, terima kasih Ya, terima kasih Pak Eti, Pak Billy, selamat pagi y a Pak Yi Ya betul tuh yang kata Bapak tadi Nggak mungkin lah bisa dipaksa Nggak semua orang d h m e n wayang Walaupun wayang itu kebudayaan kita Jadi nggak bisa sistem diwajibkan itu nggak bisa Karena wayang ini beda sama baju Kalau baju sekolah dasar, sekolah baju seragam itu Kamu bisa untuk, untuk terwajibkan gitu Kalau wayang nggak bisa ya パブリダン、ハピニューヨーグルト、オントカンダル e タコアガヤ、パーボディア、ソーパギパヤパギ。ヤ、エセトナリア、オランジャワヤン、オラントワタヤン、アッティバンアット、アマサラスリタワヤン、ナスリタニア、アダセブラ、イフン、ディマナ、アヒルニア、サヤ、 Ternyata banyak sekali makna, Bu, ini pribadi a j a banyak sekali makna bahwa saya sebagai orang Jawa, di mana orang tua saya nonton wayang, di sana sebenarnya bukan, bukan hanya budayanya, Bu, tapi ada filosofis, gitu. Filosofis-filosofis kehidupan yang bisa dipakai dalam memecahkan masalah-masalah di, di dalam negara Indonesia, yang ternyata jawabannya ada di dalam filosofis kehidupan. パパンサカーリー、サビ<会>スープレスリング、パンニワヤン、ダ i ン i ンタティアマクナニア、ナセピキル、カロ、サカラン、バルディ u ライ、リコタソロ、ソンドバランジャワ、サパヤ、ブダイアノトワヤン、アパンナマスニア、パパナナナクサカーリザナ、パナナナクサカーリザナ、パナナナクサカーリザナ、パ p ナナナクサカーリザナ、パナナナナクサカーリザナ、パナナナナクサカーリザナ、パナナナクサカーリザナ、パ a ナ Uh, apa namanya、uh, budayanya dan yang lebih penting adalah sebenarnya yang saya katakan tadi, wayang itu bukan cuma sekedar budaya, tapi ada filosofis kehidupan nah filosofis kan macam-macam tuh ada filosof di dunia banyak sekali nah, untuk yang khas Indonesia、yes. adalah ya di, di wayang itu kalau di China, di China mungkin konfusionisme, budi Oke、okay, Pak Budi, terputus Pak Budi Nanti、uh, bisa dicoba k e m a r i n Saya ke Pak David sekarang, selamat pagi Pak David Iya selamat pagi s i l a k a n Pak David、uh, Saya pikir kalau kewajiban menonton wayang itu mungkin hanya wayang kulit atau wayang golek ya、uh, Gak apa-apa, itu, itu peraturan yang cukup bagus Tetapi kewajibannya jangan hanya nonton saja Karena kalau nonton saja bisa saja sambil nonton kita main p l a k b e r r y atau main setting atau main semacam itu kan, nah kewajibannya juga harus ditambah bahwa mereka yang menonton itu bikin sebuah、uh, laporan singkat gitu atau cerita singkat yang besoknya hari Seninnya dipresentasikan atau dibahas, didiskusikan di sekolahan gitu kemudian pemerintah Solo ini ya yang, yang bikin uh, uh, aturan wajib Atau punya konsekuensi, kalau anak-anak itu kepingin punya sebuah perkumpulan wayang. Misalnya, wayang orang yang saya maksud, nah, pemerintah harus, harus konsekuen, konsekuen dong. Mereka harus, harus menyediakan fasilitas dan dananya supaya uh, uh, apa namanya, maksud dan tujuan dari pemerintah ini tercapai, bukan hanya nonton, nonton masalah saya begitu, tapi... Um, melestarikan kebudayaan Lebih dari itu Terima kasih Terima kasih kembali Pak David Pak Gilbert s a l a m a t pagi Saya、hey, setuju sekali itu ya Memang ini wayang bagus Untuk anak-anak ya Kalau untuk kayak Kita a a y k k memang filosofinya tinggi sekali ya Tapi memang iya sih Jangan ditonton saja Harusnya dilestarikan plus Harus diajarkan Masih kecil-kecil gitu ya、uh, Diajarkan Supaya Ada apa ya, kata takut terhadap hukum ya,、uh, dan juga、uh, diajarkan bagaimana supaya ke, dari kecil ini diajarkan u p a y a tidak nyolong uang negara. Itu paling penting. Itu jangan k l e p toh eh krem, toh terlalu uang negara. Itu aja, makasih. Terima kasih, kembali Pak Gil berpak t Leo. Selamat pagi, selamat pagi Bu Mary. Silakan, Bapak. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya, termasuk Bu Mary. Terima kasih, itu、selamat、aja u g、uh, memperlakukan. Sudah bagus, gitu. p a k wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Bapak. Bagus sekali. Jangan cuma solo, dong. Jepitnya juga begitu. -beg Hasilnya、nah, c u k u bagus. Maknanya, isinya, kandungannya itu berbuah-buah. Dan jangan-jangan untuk hidup, t i n i i d u n y a Dan juga di akhirat, dua orang pertama yang komentar gak bagus itu. Nah, itu lebih banyak, tetapi komentar. サマシアンバデうビューサマシ Pertunjuan k itu memang bisa dinikmati, cuma perlu ditanamkan bahwa tidak semua dari wayang itu perlu dicontoh karena beberapa a d e g a n y a juga banyak yang berbahaya untuk anak-anak karena mereka saling bertentangan atau kalau Barata Yuda atau Mahabharata itu gitu. Jadi, パリタポは入りたパリタンジュガー、ギトロジャンアニャンパナジャー、ギトロジェディ、n ィシネ、モンスロエドカシー、パルタ a パルマダラマンマテリジュガー、カナワイアンイト、マリザ b デリ、イリア、トゥルニャー、ギトセディ、カパニャカン、ヤングマティト、バルポンディバリジュガー。 Ada orang-orang yang keturunan India gitu loh Jadi harus dijelaskan bahwa wayang ini dibawa oleh orang India gitu Dari asal-usulnya Sehingga secara ini n gak g perlu dicontoh Kalau hal-hal itu n gak g baik gitu Terutama masalah ini, ini, ini gitu Jadi dalam pendidikan itu ada u n s u r Apa namanya Pengetahuan yang diarahkan gitu Terima kasih Baik terima kasih Pak Dibio Bapak Andaru selamat siang Selamat siang Ibu Ya, komentarnya、uh, Sebenarnya memang wayang itu memiliki dua dimensi ya Satu disebut sebagai tontonan pertunjukan Yang satu dimensi tuntunan Karena memberi ajaran dan sebagainya、uh, Tetapi kalau sudah mewajibkan Itu menurut saya kok agak berlebihan ya Itu ada baiknya Uh, diberi apa ya beri informasi, diberi pendidikan apa u n s u r tuntunannya wayang dan bagaimana menikmati wayang, sehingga anak-anak itu akan lebih tertarik nah, kalau hanya sekali dua kali atau katakanlah, tuh,、hmm. bahkan, mungkin sekali dua kali pak cita bolehlah, tetapi kalau sudah Selalu menjadi rutin ini berlebihan. Pendidikan harus membebaskan. Kalau pendidikan b e k a n d i h a s i s a enggak juga n i t e r u s nanti malah justru kebudayaan itu tidak hidup.、Nah. Oh. Jadi、nah. harus, harus ditumbuhkan kesadaran、uh, yang apa namanya yang natural, natural. Jangan d i w a j i p a n w a j i p a n nanti kontraproduktif, nanti seperti Pancasila. Diwajibkan-diwajibkan justru menjadi pencah silat、nah, Repotkan orang itu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Andaru Bapak Paulus, selamat, selamat siang Siang Bu a Rasa cinta budaya, cinta tanah air, cinta bangsa n Gak masih begitu ya Bu Mestinya perilaku para pemimpin daerah itu yang menjadi teladan Bagaimana mereka dapat melestarikan budaya bangsa Dan memberikan contoh kepada generasi muda tersebut Diharuskan berarti ada unsur paksaan Bu マンチンタイススワトハウ、パピディパクサカン、ブランガハクプレス Karena itu, wayang itu sebenarnya cuma tontonan. Kalau mau m e n a n a m k a n rasa nasionalisme, benar kata Bapak yang tadi. Contoh dari pimpinan-pimpinan daerah itu sangat penting. Kedua, silangkan mata pelajaran, bukan dihilangkan s e b e n a r n y a Mata pelajaran bahasa asing bikin bobot yang tidak menentukan nilai kenaikan ataupun ini. Jadi itu hanya sebagai ekstrak k o n t r biasa s a j a Tetangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, jangan aneh-aneh. Segala macam itu ini. バーチャルにしゃべりたい、ビキプリサーのバーチャルにしゃたい、ジマーカン、ボクボク、アシングル、アンバサリンシャ、ケンキタス、ケンキタス、ケンキタス、ケンキタス、スクール、マレタ、ブラジャー、インバーチャルにしゃべりたい、ウカンキタブラジャー、バーザー、マレカ、サバリッポ、ウカンキパウシュカリ、テイウマレカ、リ、チュアラチャラマランカ、ナショナリスポ、ウカンブリタン、トントナン、トナンキキチュマ バラカトリアルはビションタングルド、ブランガ、マラサパ、バラギキマンブキトリトアジャ、ダントリトランガジャ、イトウ、ブライアイア、ブライアイアス、アルバカンバン、アスキニアパ、サトサークメマンオランキダッシュカ、バラカラビショカ、ミシガンズバゲニア、パティミシキヤングルノワンサー、アナショナルスポン、イトバニアンフォー。ウイバキトリキマンカンサー、マレカ、ミュンバワ、キタセンギリ、サトランサイアンバンプウ、ミシタカン。 私はそれを見ることができます。 t u d i a a n gitu belajar kalau misalnya menonton wayang itu sisi positifnya apa? Nah, itu masih dijelaskan juga sisi positif menonton wayang、oh, wajib belajar sembilan tahun itu positif dikena gan yang d i k e j a wajib pajak wajib belajar yang nomor satu terima kasih baik terima kasih Pak Leo. Halo Pak Satrio. Iya. Halo. Iya silakan Pak. Iya,、uh, e b l u m a y a saya mau mengucapkan selamat、uh, a n baru untuk pendengar Pak Satrio semua dulu、deh. ya. Iya. Oke、okay, komentar saya gini kalau sifatnya wajib itu namanya pemaksaan gitu loh. Sekarang zaman udah teknologi canggih nggak perlu orang harus nongkrong jajreng k nonton wayang, ya kan?、Oh, bagaimana kalau misalnya di training cara dia untuk koneksi ke internet lihat wayang dari komputer udah canggih zaman ini mas. Jangan orang disuruh nonton wayang w a y a n gitu g ya. m a t saya sih boleh-boleh aja tapi sifatnya kalau wajib salah karena jangan diwajibkan lah jadi cara wajib. Yang kedua. Wayang bisa dibuat digital. Kenapa orang harus duduk deg-deg di depannya seperti itu? Jaman sudah canggih. Kalau kita nonton wayang secara digital, anak SD punya dapat dua edukatif nilainya. Satu dia m e n g e t a h i bagaimana teknologi canggih. Kedua dia bisa、uh, kenal budaya sendiri. Tapi sekali lagi jangan wajib s e b a t n y a Tapi orang Muslim bilang、uh, sunnah muakat ya. Seperti itulah. Jangan dibuat wajib. Tapi buat lo teknologinya canggih gituloh. Itu aja. Terima kasih mas. Iya baik. Terima kasih Pak Satrio. Halo Pak Samuel. Ya, selamat siang Siang s i l a k a n pak nah, Kalau yang bikin peraturan ini Dia diikutin tiap hari Sabtu Selalu i k a n Sampai dia k e b l a n g a r Muntahuger gitu loh Orang s e l u l u tiap kali sebulan, sebulan sekali Atau dua bulan sekali Oke Tapi kalau tiap minggu Muntah orang nanti Ganti <laughs> i Ya baik Pak Yosef s i l a k a n Ya setuju banget pak Setuju banget Biar kita nasionalismenya tinggi Terima kasih Ya baik Halo Pak Valentino, selamat siang Yang silakan, Pak. Ya, suruh orang Jogja itu suruh belajar dari orang-orang Bali. Nah, dia nggak usah, di... usah diapain lagi, mereka sudah ngerti sendiri.、Gitu. Begitu kentalnya di Bali. Nah, suruh、um, belajar aja sama orang Bali, bagaimana caranya? Terima kasih. Pak Jimmy, selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Jimmy. y a idenya sih bagus ya. tapi orang mencintai seni apalagi nanti bakatnya menjadi seniman itu nggak ada hukumnya ada pemaksaan diwajibkan itu itu melanggar hak a d a s i orang itu kalau diselenggarakan lantas boleh nonton gratis jadi yang punya keinginan atau punya bakat i situ bisa berkembang tapi kalau udah diwajibkan itu itu itu a k p e n j a j a h itu nggak bagus itu makasih oke、okay. pak、uh, Theo selamat sore カロー、アナ、アナ、イワジ ipcan、イトアキネディ、インタリンパクサ、ウント、マラコ、カニアン、マレカセメニア、ブルムキン、トゥ、マレカスカイ、ファセネス、ウリット、ウント、マレカビセクルス、マンキン、パイ、ブダイ、アメ mempersiapkan seniman-seniman wayang masuk ke sekolah-sekolah. Jadi mereka yang berminat bisa dilatih dan wayang bisa diperkenalkan dengan berbagai macam cara di sekolah. Saya kira itu jauh lebih efektif ketimbang memaksa anak-anak di zaman sekarang ini. Oke.、Okay. Ya, terima kasih. p a l Sonny. Halo, selamat sore. i Ya, silahkan Pak. Iya, k a l a u Saya juga sekolah dengan Bapak sebelumnya t a d i Kebandingan anak-anak itu diberi、uh, namanya perangsangan kalau untuk bentuk wayang mungkin dapat kredit、uh, poin t atau apa g itu ya. Tapi kalau dipaksa begitu nanti malah b a n y a malah dia mencintai kesenian u n t u k wayang malah nanti malah bikin bikin ngaco di gedungnya nanti malah tambah r u n y a n g gitu. Oke、okay, doa aja.、Okay. Terima kasih. Kak i d i s a m a sore. Halo, Pak Didi. Halo, ya. Silakan, Pak. Ya,、uh, saya sangat senang sekali dengan program ini dengan catatan gratis.、Mm -hmm. Itu bagus sekali. Karena kalau nggak kita lagi siapa lagi gitu ya akan m e l e s t a r i k a n budidaya negara kita. Mungkin d a e r a h d a e r a n juga patut untuk meniru. Tapi dengan catatan yang k a d u a itu harus gratis, tidak boleh ada biaya、mm -hmm. gitu. Okay. itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. t e r i z a l kalau menurut pendapat saya sih itu kalau tergantung daerahnya ya kalau misalnya Jakarta suruh diwajibkan ya n gak g benar, jadi kalau daerah Solo itu terkenal budayanya n g bagus, karena、e, itu wajib saya pikir untuk orang yang ada di sana, karena akan membantu perkembangan budaya di Indonesia, terima kasih o、okay. nah, kita e Ya k menuju Pak Tony, selamat sore Pak Tony selamat sore Ibu ya s i l a k a n Pak Tony nah, menurut pengalaman sih ya kalau sesuatu yang マラマラマラたカニャンディーアイトシュカー、a リマラトピーディーディーディーディーディーデ i ーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーデ lalu、nah, setelah mungkin、uh, ada di dalam pelajarannya ada pertanyaan-pertanyaan、uh, mengenai wayang、hmm. nah, kemudian、uh, ada pertunjukan wayang yang secara jadi tapi tidak diwajibkan、uh, y a n g dekat-dekat lingkungan mereka gitu jadi dalam pembicaraan s u n g mereka akan, akan、uh, terintegrasi gitu k e m u d i a antara、uh, seperti seperti itu mungkin、uh, lebih lebihan gitu dan diwajibkan ya b a k terima kasih Para s t a g a r sama sering. Pak Red, silakan Pak. Menurut pendapat saya, jangan hanya budaya Jawa aja kan, Indonesia kan ramai t u budayanya macam-macam ada Sunda, Batas, Kalimantan, Aceh. Gimana kalau saya tidak bosan, daerah lain juga d i p e r k e n a l k a n gitu, kita j u s t r